Solidaritas tanpa batas, betul. Oke, okay. di acara yang anda tunggu-tunggu, di acara yang anda nanti-nanti, yaitu acara temukan bareng bersama teman-teman Arva, yang diselenggarakan tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang berat kepada teman-teman panitia -teman penyelenggara khususnya armas eh, anak rakyat pasar korea yang mana siang hari ini bisa memberikan nuansa kenyamanan, nuansa keindahan, apalagi ini dengan nuansa kebersamaan. Terima kasih kepada armas dan siang hari ini anda semuanya sudah percaya banget dengan barometer yang untuk Pulau Jawa ini. Wow lah! yang sering tertonton di layar televisi anda terlewat kaset CCTV ini yang kasetnya sudah beredar di seluruh persaudan nusantara masih bereskir di kawasan Jeruk Rantik di, di Kedang-Diwarjo Jawa Tengah yang dibuiki oleh Kajuan Aurola dengan pilih tanggung sepuluh Jawa di Tengah siap hari ini bumi pasar sukolilo Pati Jawa Tengah benar-benar bergetar kamu ucapkan selamat datang semuanya Kepada SNP Indonesia Apa kabar semuanya saudaraku Dari manapun kalian datang Kamu ucapkan ribuan rasa terima kasih Yang mana kesetiaan anda Telah terbukti pada siang hari ini Selalu mewarnai lapangan yang begitu lebar Yang begitu luas Dan sudah dipadati oleh penggemar musik dangdut. Indonesia apalagi siang hari ini bareng bersama musisi-musisi handalnya Jawa Timur. Saudara atas nama dari manajemen New Palapa Mbak Johana Aurora juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada teman-teman panitia bahwasanya siang hari ini ki ageng boton sakit rawuh dikarenakan ki ageng sakit minta doa restunya semoga saja ki ageng cepat sembuh. Okay. Dan mohon dimaklumi karena... Situasi yang semacam ini tanpa ada unsur kesengajaan. Dari manajemen Bajuana Aurora bareng bersama musisi-musisi dan artis-artisnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas Bumi Pasan bareng bersama Arpas siang hari ini benar-benar bergoyang. Karena 10 artis kundangnya Jawa Timur akan bersama anda. Di acara temu kangen bareng bersama Arbas, kerja bareng dengan Ramayana Audio Sound System dan acara ini diabadikan oleh Micro Shooting. Terima kasih atas kerja samanya. Baik, saudara-saudara, untuk mengawali jumpa kita bareng bersama Nyupalapa, sederetan bintang-bintang artis kayaknya sudah siap banget ingin menggoyang bumi pasang ya bumi pasang benar-benar siang hari ini akan asik akan enjoy biar sampean kagak penasaran inilah all artisnya du palapa